Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Amha ba'd Kita Berada Di mausimul khair Di bulan mulia Bulan dul -hijjah. Kita di hari pertama, tanggal 1 Dulhijjah. Hari-hari tertentu, terbatas jumlahnya, yang memiliki fazilah dan keutamaan besar, hingga karenanya Allah bersumpah, dengannya dan Allah bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki walayalina Ashur dan demi malam-malam yang sepuluh yaitu Imam Thobari sebutkan malam-malam sepuluh pertama dari Zulhijjah Tentunya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya Menunjukkan begitu pentingnya Begitu tingginya nilai Sesuatu tersebut Di sisi Allah Sebagaimana Allah bersumpah pula terhadap salah satu hari dari 10 itu Yaitu hari Arafah dalam firman-Nya wal yaumil mauud wa wa masyhud dan demi yang bersaksi demi pula yang disaksikan beberapa ulama tafsir sebutkan yang bersaksi yaitu hari Jumat dan dia tentunya sayyidul ayyam Hari yang paling mulia Dan yang disaksikan yaitu Hari Arofah Tanggal 9 Dulhijjah Semuanya ini menunjukkan kepada kita keutamaan besar Dari hari-hari ini Kata Hafidh Rahimahullah Hal ini karena Ummahatul ibadat Ijtama'na Fiha Induk-induk ibadah Terkumpul padanya Di hari-hari ini Yang itu tidak bisa terjadi di hari-hari yang lain Haji Ada di sini penyembelihan ada di sini Kurban dan Begitu pula Amalan-amalan ibadat Tinggi yang mulia Yang lainnya Oleh karenanya Rasulullah S.A.W Menyebutkan Di Bukhari Di Bukhari Ma'min ayamin al-'amalus shalihu fiha biahabba ila Allah min hadhihi al-'ashr Pada hari yang awalan saleh padanya lebih dicintai Allah dari 10 ini ini 10 pertama Zulhijjah Artinya amalan yang paling afdhal Paling Allah cintai ketika itu ada di sepuluh pertama ini. Qalu walal jihad visabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad visabilillah ya Rasulullah. Tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan di sepuluh ini. Qala walal jihad visabilillah. Rasul jawab, tidak pula jihad fi ya visabilillah. Illa rojulun. Kharaja bin nafsihi wa malihi walam yarji' min dalika bisya'i. Kecuali orang yang keluar dengan nyawa dan hartanya dan dia tidak kembali membawa sesuatu apapun dari itu. Terbunuh visabilillah dengan hartanya, jiwa raganya. Hadith diriakan oleh Ibn Abbas radhiallahu ta'ala di Sahih Bukhari. Maka hadis mengingatkan kita amalan yang paling Allah cintai, paling afdal ketika itu di 10 pertama ini. Hal ini karena syaraful zaman, keutamaan waktu di mana amalan saleh itu dilakukan. Dan itu musim al-qair yang Allah berikan kepada hambanya untuk mereka manfaatkan, menambah pundi-pundi pahala dan kebaikan mereka. Hadis menunjukkan pula bahwa amalan yang semula mafzul tingkatnya mungkin sunnah dan di bawah karena keutamaan waktu menjadi amalan yang lebih afdal dan lebih tinggi dari amalan lain yang semula itu lebih afdal darinya makanya jihad pun seperti Rasul katakan tidak bisa mengalahkan amalan di sepuluh pertama ini jihad darwat usanamil Islam pada jihad Rasul katakan puncak bangunan tertinggi dari Islam itu pun tidak bisa mengalahkan pahala amalan di sepuluh pertama ini yang semula itu amalan mungkin amalan kecil di mata orang. Amalan sepilih, amalan sunnah, yang semula jihad lebih afdol darinya. Tapi ketika ada sepuluh pertama ini, yang mafdol ini naik dan jauh lebih afdol dari yang lainnya. Maka disunahkan untuk memperbanyak segala amal kebaikan, di 10 ini dari zikrullah karena Allah pun sebutkan liyad kurusmulla fi ayamin ma'lumat akan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum hari-hari yang maklum adalah 10 pertama dari Zulhijjah hari-hari yang telah diketahui keutamaannya ini. Maka di riwayat Abdullah bin Umar hadis Rasul tadi tiada amalan yang lebih dicintai Allah dari amalan yang dilakukan di 10 pertama ini. Amalan yang paling afdol Kemudian Rasulullah katakan fa akthiru fi hinna min at-tahlil maka perbanyak zikirmu perbanyak ucapan la ilaha Allahu akbar walhamdulillah perbanyak dan Abdullah bin Umar mengamalkan ini yang beliau riwayatkan begitu pula Abu Hurairah sehingga disebutkan keduanya pergi ke pasar bertakbir tidak ada tujuan lain kecuali mereka bertakbir dan mengingatkan atau mengajak muslimin yang lain untuk juga berzikir dan bertakbir tidak tersibukkan oleh niaganya zikir takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd Disunahkan Secara umum para ulama bagi menjadi dua Yang pertama mutlak Yaitu dimulai Dari hari pertama ini dari subuh Satu Dulhijjah Berakhir sampai akhir hari Tashrik 13 Dulhijjah Dimanapun Dan kapanpun tidak dibatasi Waktu atau tempat atau ibadah Tertentu Terbanyak Yang kedua <tuh> Muqayyad cara khusus yaitu zikir takbir ini seusai sholat fardu di masjid-masjid kaum muslimin setiap kali selesai sholat dan itu dimulai dari hari arafah subuh tanggal 9 dul dan berakhir asar, tanggal 13 hari Tashrik, 13 Dhul Sebagian fukuhak seperti Imam Syafi'i, lebih mensunahkan takbir ini ketika kita melihat binatang-binatang yang telah siap atau dipersiapkan untuk Kurbannya Ini melihat kambing, sapi yang sudah disiapkan untuk kurban akan disembelih untuk Allah ibadah kepadanya tunduk darahnya dialirkan karena Allah maka disunahkan di situ takbir. Beliau lihat ayat ketika menyebutkan ayat Kurusmallah. Fi ayya min ma'lumat Ala ma'razaqahum Mimbahimatil an'am Rizki yang Allah berikan Dari Binatang-binatang ternak Yang kami berikan kepada mereka al Seperti tadi Dikir secara umum tidak dibatasi tempat dan waktu dan khusus itu seusai sholat subuh dari hari Arova sampai akhir Asar Tashriq 13 Bulhijjah yang kedua tentunya puasa ini disunahkan secara umum karena besarnya fadilah puasa ini pahalanya kata Anas bin Malik likuliyum alfuyum untuk setiap hari pemerintah akan dan telah mengumumkan permulaan dulhijjah kata Anas satu hari sama dengan orang puasa seribu hari Berarti tiga tahun lebih Dan khusus hari Arafah kata Anas Itu sama dengan puasa sepuluh ribu hari Wabila besar karenanya Rasulullah SAW sebutkan di Sahih muslim Sa'umu yaumi Arafah Ahtasibu alallah an yukaffira sinati qabla wa sanati ba'da wa sa'i hari Arafah aku berharap kepada Allah untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang terutama saum yaumi Arafah begitu pula puasa-puasa lain sunnah di selain Arafah itu pula banyak keutamaannya dan besar fadilahnya selain fikir dan puasa ya amalan ibadah lain yang bisa dilakukan dari qiraatul quran sedekah bersedekah berinfak kepada yang lain memberi Al-Muhim kebaikan kiraatul Quran apa yang bisa dia lakukan pendekatan diri kepada Allah robnya di hari-hari yang ma'lum ini yang tertentu berharap dengan ini kita mengamalkan apa yang Rasulullah sebutkan hadis disahikan oleh Albani Rasulullah katakan S.A.W Innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat Fata'aradhu lahu la'allahu yusibukum nafhatun minha falatashkauna ba'daha abada Rob kalian, Allah, di hari-hari kalian di dunia ini punya pemberian. Ini yani ada hari-hari tertentu, musim kebaikan, di mana Allah di situ bagi-bagi kebaikannya, Allah pemurah. Maka cari oleh kalian waktu-waktu itu, hari-hari yang utama itu seperti 10 Pertama Dulhijjah ini, Ramadan, dan yang lain. Cari oleh kalian, berusahalah. Ini dimanfaatkan untuk Beribadah dan banyak-banyak amal soleh Ketaatan bekal di akhirat kita kelak Mudah-mudahan dengan itu kata Rasul Kalian mendapati pemberian Allah Ini kalian menerima pemberian tersebut Yang Allah bagikan Maka asbab penting kita ingin pahala, kita ingin diampuni Maka asbab untuk kita diampuni, asbab untuk kita diterima kembali Harus dijaga asbab-asbab ini Kita ingin diampuni ya asbabul maghfirah Diamalkan, dijaga kita ingin taubat kita diterima Allah Ya juga asbab Taubat yang Nasuhah, dijaga, diamalkan Ditabroni juga disahikan Albani dari hadith Aisyah Radiyallahu anha Beliau katakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allah an-yaghfirali Ya Rasulullah doakan kepada Allah untuk mengampuni aku. Maka Rasul penuhi. Allahumma fidli Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarat wa ma'alanat. Ampuni untuk Aisyah apa yang telah lalu dari dosa atau kesalahannya. Ampuni yang akan datang. Dari kesalahannya, ampuni yang dia sembunyi-sembunyikan dalam melakukannya Ataupun terang-terangan dia lakukan di hadapan atau banyak orang lain Terang-terangan atau sembunyi yang telah lalu atau yang akan datang Semuanya Rasul doakan untuk diampuni Mendengar itu tertawa Aisyah hingga disebutkan sampai jatuh ini tertawa sangat. Karena senang. Maka Rasulullah tanya, "Aya ashurruki ya Aisyah? Kamu senang dengan doa ini?" Wa kaifa la ya Rasulullah? Aisyah katakan, "Bagaimana aku enggak senang ya Rasulullah engkau doakan begitu?" Maka Rasulullah katakan, "Innahala doa ila ummati fi Itu pula doaku untuk umatku di setiap salatku. Di umat ini pun didoakan oleh Rasul untuk diampuni. Diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu, yang akan datang, yang disembunyikan, yang terang-terangan. Nah. Dan asbabul makhfirah itu dijaga agar doa ini mengena kepada kita pula. Artinya di musim-musim kebaikan seperti ini dimanfaatkan. Untuk memperbanyak amal soleh bekal kita ibadah yang bisa diperbuat diperbuat segala kebaikan Allah tidak akan menyiakan, menahsana amala orang yang baik dalam muamalahnya, dalam ibadahnya tidak akan disia-siakan oleh Allah akan dijaga, dicatat dan dibalas Dengan balasan yang lebih baik di akhirat kelak Mudah-mudahan Allah berikan taufik Kepada kita Untuk beramal saleh Dan beribadah Di waktu-waktu yang terbatas ini Hanya sembilan hari Wallahu ta'ala'alam وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين